Assalamualaikum Sudarlun berita malam edisi hari ini Minggu 2 April 2017 di Ardiansyah juta besar kunjungi anak Filipina di SMP Sukma Bangsa 4 tahun tak dipungsikan warga gelumpang 3 per pertanyaanan yang mubazir Evakuasi ditunda cuaca ekstrim berpotensi longsor tutulan.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 Duta Besar Indonesia untuk Filipina Joni J. Mintang, mengunjungi 28 anak Filipina bersekolah di asrama SMP Sukma Bangsa Calu Pidi hari ini. Terus didampingi Duta Besar Indonesia tersebut fahmi atas pendidikan dan kebudayaan untuk Filipina, GOTI, koordinator eksternal pendidikan dan kebudayaan RI untuk Filipina. Tujuan kunjungan ke SMP Sukma Bangsa untuk melihat kondisi anak Filipina Sebagaimana diketahui, sebanyak 28 pelajar muslim Mindano, Filipina mendapatkan beasiswa dari Yayasan Sekolah Sukma Bangsa PD Mereka akan mengenyam pendidikan tingkat menengah di SSBPD sejak 7 bulan lalu. Dan ditargetkan mereka menetap bersekolah di Sukma Bangsa Calu selama 4 tahun. Darulun warga Kecamatan Kelumpang 3 pd mempertanyakan fasilitas sekolah, Pendidikan anak usia dini yang telah dibangun sejak 4 tahun lalu di Gampung Bili Aron tidak difungsikan untuk menunjang proses kegiatan belajar-mengajar bagi warga setempat. M. Adam selaku pemerhati pendidikan yang juga warga Kecamatan Gelumpang 3 PD mengatakan, fasilitas bangunan gedung permanen, pagar, dan sarana bermain di Paut Gampung Bili Aron yang dibangun sejak 2012 lalu dengan kondisi fasilitas serba mumpuni kini kondisinya sangat memprihatinkan. Sementara PAUD dengan kondisi fasilitas serba minim seperti belajar di bawah rumah Aceh tetap eksis kegiatan belajar. Berdasarkan data pembangunan fasilitas pendidikan bagi anak usia dini itu menguras dana 300 juta melalui dana anggaran pendapatan belanja Kabupaten 2012 lalu. Darlun hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur sejak minggu siang menyulitkan proses evakuasi korban longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho mengelaporkan operasi pencarian korban hilang hari ini terpaksa ditunda karena kondisi lapangan berpotensi menimbulkan longsor susulan. Hingga kini Tim Sar dilaporkan baru menemukan dua dari total 28 korban hilang yang terdiri dari 16 laki-laki dan 12 perempuan serta dua orang anak-anak. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dua korban tewas yang ditemukan terdiri dari seorang pria dan wanita yang dikabarkan merupakan sepasang suami istri. Sementara itu Tim Sar masih melakukan identifikasi jenazah untuk memastikan identitas kedua jenazah tersebut.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 Deputi Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpar Igede Pitana meresmikan restoran yang berada di lantai 25 Hotel Pioni Plaza itu. Deputi Pitana mengatakan tim kuliner Indonesia terdiri dari Siska Suitomo Novia Rizki Hadianti, dan Aditya Nova Putra. Mereka disambut secara resmi seluruh jajaran tim Koki dengan menyerahkan dan menukar bendera kedua negara sebagai simbol persahabatan melalui kuliner. Pada malam pembukaan, tim kuliner juga menyerahkan dua buku resep tentang masakan Indonesia. Selain menu cita rasa Nusantara, malam itu para pengunjung yang hadir juga disuguhkan makanan hasil kolaborasi seni memasak kedua negara. Darlun sedikitnya 20 orang tewas terbunuh dan belasan lain terluka dalam serangan dekat sebuah peziarahan sufi Sargoda, sebuah kota di Provinsi Punjab, India. Wakil Komisioner Polisi Lia Kuat Ali Chata mengatakan, Pelaku utama adalah wali dari penziarahan itu, Abdul Wahid. penjarahan itu didirikan oleh seorang tokoh sufi, Muhammad Ali Gujar, yang tak berada di sana terkala peristiwa terjadi. Seorang penyintas mengatakan kepada polisi, Wahid memanggil para peziarah satu demi satu ke ruangannya dan menyajikan makanan beracun untuk mereka. Ia dan teman sekongkolnya lalu membunuh mereka dengan belati dan batang besi. Darlun sedikitnya 206 tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat bencana tanah longsor di Kolombia. Hujan lebat berjam-jam sepanjang malam menyebabkan sungai meluap, rumah-rumah disapu banjir lumpur di Provinsi Putumayu. Palang Merah mengatakan bahwa sedikitnya 220 orang hilang dan 202 lainnya luka-luka. Presiden Juan Manuel Santos yang melakukan perjalanan ke daerah itu mengatakan tentara telah dikerahkan sebagai bagian dari langkah tanggap darurat nasional yang memberlakukan keadaan darurat di wilayah tersebut. Kantor Berita Reuters mengatakan lebih dari 1100 tentara dan polisi telah bergabung dalam upaya penyelamatan. Seorang perwira militer mengatakan rumah sakit utama di daerah itu kewalahan untuk mengatasi. Dari Nusrum Selami Tanjung Pemaiskian Berita Malam Merisi Minggu 2 April 2017.